Allah SWT pada sore hari ini kita bisa berkumpul kemuliaan untuk bersama-sama menambah ilmu bersama-sama menambah pengetahuan mudah-mudahan dengan yang semacam ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT sebagaimana tadi sudah disampaikan karena Ustadz Ahmad Berhalangan hadir, maka digantikan Dan kita akan melanjutkan Pembahasan mengenai Hadis Al-Arba'in Al-Mawiyah Yang mungkin yang sudah punya bukunya Bisa dibuka Di hadis yang ke kelima Yang mungkin yang tidak punya bukunya Bisa lihat tempat temannya ya. Terus sudah dibagikan ya. Bukunya Ada ya? Ya, yeah, kalau dibaca mas. Bumi, bumi. sirayat kita membahas hadis yang ke-5 Anumul dari sirah dari ummul mukminin apa artinya ummul mukminin yaitu dari ibu orang-orang yang beriman ibu dari orang-orang yang beriman ini adalah sebutan bagi siapa para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Shallallahu Anhu. Jadi istri-istri Nabi itu adalah secara hukum, ya walaupun mereka itu bukan ibu kita, tapi dihukumi sebagaimana apa ibu kita. Artinya apa? Tidak boleh dinikahi. Seorang itu boleh enggak menikahi ibunya sendiri? Tidak boleh ya kan? Seorang tidak boleh menikahi ibunya sendiri. Maka para istri Nabi ya radhiyallahu taala anhunna itu hukum bagi mereka, bagi umat Islam adalah sebagaimana hukum ibunya sendiri. Artinya tidak boleh dinikahi. Misalnya sudah dicerai oleh Nabi ya kan? tidak boleh dinikahi. Makanya disebut dengan ummul mukminin ya. ibunya orang-orang yang beriman. Ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? An-nabiyyu awla bil mukminin min anfusihim wa azwajuhum wa azwajuhum ummahatuhum ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman nabi itu lebih utama ya. bagi orang-orang yang beriman. Daripada dirinya sendiri. Rasulullah SAW itu lebih utama daripada kita. Ya? Rasulullah SAW itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Lebih berhak untuk dibela, lebih berhak untuk dicintai daripada diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita ditanya mana yang lebih kita cintai, diri kita atau Nabi? Ya? Mana yang lebih kita cintai? Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulallah, لا يؤمن أهديهم هاتا أكون أحب إليهم من وليه ووالديه وناس ياجماعي. Kata Rasulullah tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi seorang munafik. Dan ini sudah dicontohkan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala para sahabat mereka merelakan dirinya ketika terjadi peperangan ada di antara para sahabat yang apa rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi apa namanya tebasan pedang bagi terjangan tombak demi melindungi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah para sahabat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama annabiyyu Auladil mukminin min aqsih. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada dirinya mereka sendiri. Ya. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada seluruh manusia kecuali siapa? Diri saya sendiri." Kata Rasulullah, "Belum cukup ya Umar. Sangka aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar mengatakan, Maka engkau ya Rasulullah Lebih aku cintai daripada seluruh manusia Bahkan daripada diriku sendiri Al-an ya Allah Kata Rasulullah sudah nah, Sekarang ya Umar Rai, Engkau sudah benar imannya. Ya. Baik Maka di disini Ummul mumini adalah gelar Bagi istri-istri Rasulullah semuanya. Tidak hanya khusus untuk siapa Aisyah istri-istri yang lain juga kemudian siapa yang dimaksud Ummul di sini yaitu Ummi Abdillah yaitu seorang istri Rasulullah SAW yang digelari atau di apa namanya mendapatkan nama Kunyah Kunyahnya siapa? Ummu Abdillah ibunya Abdullah yeah. apakah Isyah itu punya anak yang namanya Abdullah tidak punya ya yeah. Aisyah radhiyallahu anha yaitu Aisyah radhiyallahu anha Dikatakan oleh para ulama Aisyah ini adalah satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. dalam keadaan Apa? Masih gadis ya? Satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. dalam keadaan gadis hanya siapa? Aisyah radiyallahu anha Aisyah ini adalah putri dari siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Maka beliau biasa dikenal atau disebut dengan istilah As-Siddiqoh Binti As-Siddiq As-Siddiqoh Itu artinya wanita yang Siddiq, yang membenarkan Yang benar, yang jujur Putri dari Abu Bakar As-Siddiq Dan Aisyah ini memiliki keutamaan yang banyak dia dikatakan oleh para ulama diantara keutamaan Aisyah radzkiulul tanhamah yang pertama apa yang jelas dia adalah sahabat ya kan Aisyah termasuk sahabat Nabi apa pengertian sahabat sudah pernah ya? sahabat adalah setiap orang yang berjumpa bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian apa beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan, itu namanya apa? sahabat, ya saya ulangi sahabat adalah setiap orang yang bertemu ya bertemu berjumpa berkumpul bersama siapa Rasulullah SAW walaupun sebentar ya, walaupun sebentar walaupun dia tidak bisa melihat ya ada sahabat yang buta ya kan kemudian beriman kepadanya jadi syaratnya dikatakan sahabat itu beriman kepada Rasulullah s.a.w dan dia meninggal di atas keimangan ya. itu namanya apa? sahabat dan kalau dikatakan para sahabat akidah al mengatakan para sahabat itu adalah apa? khairun nas ya kan? Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi Sebaik-baik manusia adalah di masaku, di zamanku. Itu maksudnya siapa? Para sahabat. Dan banyak sekali pujian terhadap para sahabat dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Ya, mungkin yang punya Al-Qur'an bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Ya, bermuskar bersediar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa shabiku nahl walunamin al muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, nasut Islam, berjasa kepada Islam, yaitu dari kalangan siapa? Muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju. Madinah. Adapun Ansar adalah apa? Yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah. Wal ladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah katakan apa? Radhiyallahu anhum. apa artinya? Allah telah meridai mereka. Wa radu anhu dan mereka rida kepadanya. Wa'adallahu hun jannatin tajri tahtaha anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika <dinafiha> fawzul wa dzalika Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi seluruh para sahabat itu sudah dijanjikan masuk surga. Makanya kata Rasulullah, "La tasubbu ashabi Jangan kalian sekali-kali mencela, menjelek-jelekkan, melecehkan sahabatku. Lau anna ahadakum, seandainya ada di antara kalian, Anfako, mithla'uhudin zahaban, ma balau mudda ahadihim, walenasifah. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada di antara kalian yang bisa berinfak dengan emas. Berinfak dengan apa? emas. Sebesar apa infaknya? Apakah cuma 1 kilo, 2 kilo? Oh, tidak. Seberapa? Sebesar Gunung Uhud. Iya, berapa ton? berapa apa itu? Sebesar Gunung Uhud dia berinfak emas, maka tidak akan bisa menyanyi infak para sahabat walaupun apa? Hanya satu mud, satu genggaman tangan, setengahnya juga tidak bisa. Ini menunjukkan betapa besarnya iman para sahabat. Sampai-sampai dikatakan oleh Umar bin Khotol Seandainya ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq, iman Abu Bakar saja ini Seandainya ditimbang dibandingkan Dengan iman seluruh penduduk bumi Nisa yang lebih berat imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq Maka ini inilah haqidah Islam Inilah ajaran Islam Ajaran yang mengajarkan kecintaan kepada para Sahabat Ada pun yang mengajarkan kebencian kepada para sahabat ini bukanlah ajaran Islam, tapi ajarannya orang-orang menafikin. Kata Rasulullah SAW, hubul ansor ayatul iman Hubbul ansor dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tanda ciri keimanan adalah mencintai kaum ansor. Wa ayatul wa ayatul nikah bukul ansor. Dan tanda kemunafikan adalah orang itu membenci kau, anshal. Makanya dikatakan oleh Imam Abu Zur'a, ah. rahimahullah taala, berkatakan idharai terrojudah. Jika kamu melihat ada seorang yang takhisohah dan min ashabi Rasulullah sallallam fa'lam an nahuzindik. Dikatakan oleh Abu Abu Zur'a, ah. radhiyallahu taala, jika kamu melihat ada seorang yang melecehkan, mengejek, merendahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah orang itu adalah zindik. Orang zindik, orang yang bermaksud merusak agama Islam, mengacaukan ajaran Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan adalah apa, pecinta ahlul baik, itu apa yang disebut dengan orang-orang syiah. Orang-orang Rafidah -orang. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn al-Hazam Ibn al -Hazm, Rahimahullah Bahasanya Kaum Rafidah Laisu minal muslimin Mereka itu bukan termasuk Umat Islam. Maka bisa kita lihat dalam sejarah Bagaimana orang-orang Syiah ini Menghancurkan Umat Islam Sampai di zaman kita sekarang ini Ya di berbagai negeri, ada itu di mana? Di Irak ada di, Suriah ada di, di mana? Yaman, ya Yaman. Dan juga di negeri-negeri yang lain. Bagaimana Syiah ini sudah makruh, sudah terkenal, kebenciannya kepada para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti ajaran para sahabat. Makanya tidak kita dapat ya, para ulama, para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, kecuali mengajarkan kepada umat Islam untuk mencintai para sahabat r.a.w. Dan akidah ini sudah banyak ya, digerogoti atau luntur ya, di tengah sebagian umat Islam. Dengan mengataslamakan, yaitu bersikap objektif ya bersikap adil dan semakinya yang akibatnya mereka ingin menjatuhkan para sahabat. Jadi keutamaan Aisyah yang pertama lah dia adalah sahabat, sahabiah, jelas. Ya. Kalau dia sahabiah berarti dia pasti masuk surga. Maka akhirnya Alusunah mengatakan Aisyah di mana di surga. Adapun orang-orang sih mengatakan apa Aisyah itu kakinya bergelantungan di neraka. Lah. Ini akidahnya siapa? Orang Arab. Kemeriaan yang kedua, keutamaan daripada Aisyah ini adalah istri dari orang yang paling mulia. Istri dari siapa? Rasulullah SAW. Istri dari Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Ati ibuna, lita ibat. Laki-laki yang baik itu bagi wanita yang Baik, kalau ada diantara manusia yang menuduh Aisyah itu murtad atau mengkafirkan Aisyah atau menyatakan Aisyah itu dinukalah, maka dia sama saja abad menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallam manusia paling baik, kok istrinya adalah orang yang seperti itu? Kemudian keutamaan yang ketiga daripada Aisyah ini adalah dikatakan oleh para ulama kanatmin ahad bin Isa ilaih ba'dah khatijat ar-riyauhan. Aisyah ini adalah yang kedua tadi apa istri beliau. Ini sudah keutamaan yang besar. Keutamaan yang ketiga, yaitu dia termasuk istri yang paling dicintai oleh siapa Rasulullah SAW sesudah siapa Khadijah. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW pernah ditanya Siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Nabi menjawab Aisyah, ya, Aisyah. Kemudian Minar Rijal Di kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Yaitu Abu Ha Yaitu bapaknya Yaitu siapa? Abu Bakar As -Siddi. Makanya para sahabat semua sempakat Tidak ada yang tidak setuju Mengangkat Abu Bakar sebagai Kholifatul Rasul Pengganti rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di antara keutamaan Aisyah ini kata para ulama, wakannatul diyaulaha sewamatan. Beliau ini adalah seorang wanita yang rajin Sawamah rajin apa? Puasa, ya kan? Rajin puasa, puasa sunnah. Kewamatan dan seorang wanita yang rajin sholat. Malam. Sohibadakaramin Seorang wanita yang memiliki kemuliaan Akhlak yang mulia, dermawan Wazuhdin Seorang wanita yang zuhud Wafikhin Seorang wanita yang memiliki fikih Memiliki ilmu, kepahaman tentang agama Wa ilmin Seorang wanita yang memiliki apa? Ilmu, yang luas Wahifdin Memiliki hafalan Ya sampai-sampai dikatakan para, para ulama, Aisyah ini termasuk wanita yang apa? Paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallam. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah Sallam adalah kata para ulama 1210 hadis. Berapa? 1210. Jadi Aisyah menghafal 1210 hadis. Ya. Hafal berapa? 1210 kita awal berapa ya? Judulnya aja arba'in nah, lah awal. Judulnya aja awal. Aisyah awal berapa? 1210 dua Ya. Nah saking berilmunya Aisyah ini sampai dikatakan ada Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu dia katakan ma ash kalalainah haditsun khat fasaalna anhu Aisyah illa wajatna indha minhu ilmu. Tidaklah ada suatu hadis yang kami tidak paham, kecuali kami tanyakan kepada Aisyah, kemudian dia itu menyampaikan ilmu tentang hadis tersebut. Sambil-sambil ya. dikatakan oleh Imam Azhuri, lau jama'aujumia ilmu Aisyah ta'ala ilmi jamia' aswajin Nabi s.n.s majmiin nisa' karena ilmu Aisyah ta'aktar. Dikatakan oleh Imam Azhuri, Imamah Hadis. Seandainya dikumpulkan ilmunya Aisyah. Kemudian digabungkan dengan ilmunya seluruh istri Nabi Sallam dan seluruh wanita, nih saya ilmunya Aisyah itu lebih banyak. banyak. Yes, Ada yang dibandingkan itu kan, ilmunya Aisyah dengan ilmu seluruh wanita, maka ilmu Aisyah lebih utama. Bahkan terdapat sebuah riwayat, ya, ini ulogalam ini riwayatnya saya tidak. Rasulullah Sallam bersabda, Khudo satrio dinikum min Aisyah. Ambillah separuh agama kalian dari Aisyah Kemudian Aisyah ini sedikit beri biografi tentang dia. Bio ya. nah kita ini kadang tidak tahu ya kalau ditanya sahabat ini lahir tahun berapa, wafat tahun berapa itu kebanyakan kita tidak tahu. Ya. Ingatnya apa? Oh Indonesia Merdeka tahun 1945. Pak <guruh> itu aja ingatnya. Sama tahun lahirmu berapa? Aishah masih ingat, ya kan? Yang lainnya tidak ingat dulu sekolah itu barang ingat. Aisyah itu wafat umurnya adalah 66 tahun. Berapa? 66 tahun. Jadi lumayan sudah tua. Ini banyak ini. Kalau mau lihat tentang keutamaan anak Aisyah bisa buka dalam sahabah atau saya muslim tentang hadirilah sahabat. Banyak sekali ya keutamaan para sahabat ini. Daripada nanti baca novel ya kan? Ya lebih baik baca kisah-kisah para sahabat. Wadud bin Abdul Baqi dan Aisyah ini dikubur di kuburan apa? Baqi. Baik. Apa yang disampaikan Aisyah di sini? Beliau berkata kalau Qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, ya. Man ahdasa bi amrin hadza barang siapa yang ahdasa, apa makna ahdasa ahdasa itu maknanya adalah mengada-adakan. Apa namanya? Mengada-adakan. Jadi tadinya tidak ada dibuat jadi apa? Ada. Apa bahasa kita? Gile-gile. Ya pokoknya mengada-ada gitu, apa namanya ya? ya? Improvisasi ya. Merekayasa gitu ya. Mereka nah, Sekarang zamannya apa nih? Ya? suka rekayasa ya. Barang siapa yang mengada-ada dalam masalah apa? Nah ini, jadi kalau kita memahami agama itu harus lengkap ya Makanya pentingnya kita belajar seperti ini Hadis seperti ini supaya kita tahu Dalilnya ini, ya? tidak cuma ikut-ikutan Barang siapa yang mengada-ada dalam masalah apa ini? Kata Rasulullah SAW apa? Fi amri nahada Dalam urusan kami Dalam urusan maksudnya apa? Ajaran agama Itu ajaran apa? Islam Barang siapa yang mengada-ada kan dalam masalah apa agama. Jadi kalau misalnya orang mengada-ada kan, tapi bukan urusan agama, ya urusan apa? Teknologi, ya kan? Dulu tidak ada komputer sekarang ada komputer mengada-ada tidak? Iya guys. Dulu tidak ada, sekarang ada, ya kan? Menciptakan. Dulu tidak ada internet, sekarang ada internet. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP, ya kan? Itu namanya mengada-ada, tapi urusan dunia. Nah, yang dibicarakan di sini bukan urusan dunia. Jadi jangan ada yang bilang, "Oh, pesawat itu bidah." "Telepon itu bidah." Nah, udah enggak usah pakai pesawat, enggak usah pakai telepon. Enggak usah pakai HP kan, gak usah pakai listrik. Bidah itu. Ah, itu salah paham ya. Yang dimaksud di sini apa? Fi amrina dalam urusan apa? Agama. Ya, jadi harus seperti ini belajarnya. Kalau enggak seperti ini kita enggak paham, ya. Malaysia minuh apa-apa yang bukan darinya ingat ini ajaran yang bukan berasal dari apa Islam ini urusan agama ya wa roddun maka hukumnya bagaimana roddun mananya tertolak ya. amalnya tidak diterima barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama suatu yang tidak ada tuntunannya maka dia apa tertawanya makanya para ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah ada berapa ada dua yang pertama harus ikhlas yang kedua harus apa mutabahah yaitu mengikuti tuntunan rasulullah saw ada juga yang menambahkan syarat ketiga apa iman kalau orang yang beramal tidak beriman tidak diterima jadi berapa syaratnya Tiga. Ikhlas sesuai tuntunan dan beriman. Kalau ikhlas itu syarat apa? Syarat secara apa? batin ya kan? Secara batin orang itu kalau beramal harus ikhlas. Nah, seca syarat secara lahiriah ya, harus sesuai apa? Tuntunan ya kan? Harus sesuai apa? Tuntunan. Ada syarat lahiriah, ada syarat apa? Batinnya. Secara batin amal harus ikhlas. Jadi misalnya kita bersedekah, ada tentuannya enggak bersedekah? Ada, itu termasuk amalan yang utama. Kata Rasulullah, SAW apa? mana kosot soda cotton min malin. Kalau orang itu rajin-rajin bersedekah, ini yang mungkin yang bagi punya banyak harta <laughs> motivasi, ya. Mana kosot, tidaklah berkurang apa? Sedekah itu tidak mengurangi apa? harta. Ya kan? Karena kita ini terkadang lebih percaya apa yang ada di tangan kita daripada apa yang di tangan Allah, ya kan? Makanya kita itu kadang pelit, ya kan? Kalau mau mikir-mikir, ah bersedekah itu nanti mengurangi uang saya. Padahal selamanya kan apa? Tidaklah berkurang harta karena sedekah. Iya, mungkin fisiknya berkurang tadinya punya duit jadi enggak punya duit, ya kan? Tapi hakikatnya yang bertambah adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau katakan apa? Ma in dallahi ma indakum wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, akan sirna. Antum punya apa? Punya uang, punya rumah, punya ini, punya itu, itu akan apa? Sirna. Kalau antum, kalau kita sudah mati, apa yang kita bawa? Iya kan? Idza mata ibnu adam amaluhu illa Salatin, jika anak Adam itu mati Maka terputus semua amalannya Kecuali tiga ya kan Ilmu yang bermanfaat Saudah wajar ya Atau anak soleh yang mendoakan Orang tuanya Jadi harta yang kita kumpulkan kedudukan yang begitu tinggi Jabatan, semuanya tidak Berguna, Allah katakan apa Yaumala la yanfa unalun Walabanun Illa man ato waha Selim. Pada hari kiamat nanti ingat ya ini nasihat buat kita semuanya tidak akan bermanfaat harta ya kan keturunan kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Maka amalan itu secara niatnya secara batin harus bagaimana ikhlas. Saudaraku harus ikhlas. Saudaraku ada tuntutannya. Kemudian secara lahiriah ya, amalan itu harus mengikuti apa? tentunan tidak boleh orang itu membuat buat ajaran sang sendiri. Ya. Makanya dulu para ulama kita atau para kiai kita di negeri kita ini punya dakwah yaitu memerangi TBC. Ya kan? Murangnya apa? TBC yaitu tahayul bid'ah, ya kan? Jadi dari dulu tuh bid'ah itu sudah diperangi. Sekarang kita juga perangi, ya kan? Ya, enggak usah takut, ya kan? Dan Qurrofat. Hmm. Kata Rasulullah bahwa kulobitatin dolalah. Ya, setelah itu. Nah, ini makanya hadis ini berbicara tentang itu. Hadis ini diriwayatkan siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya apa? Sahih. Termasuk tingkatan hadis Sahih yang paling tinggi yaitu kalau satu hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Di bawahnya kalau diriwayatkan siapa? Bukhari saja, di bawahnya lagi kalau di Muslim saja dan seterusnya. Ini termasuk hadis yang paling sahih. Jadi hadis sahih itu pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis yang dhaif juga bertingkat-tingkat. Kemudian dibawakan di sini oleh Imam Nawawi ya. Ini ada faedahnya ya, kok kondatak awaisnya? Kok harus dibawakan riwayat yang lain? Kok enggak cukup yang di atas saja? Ini ada faedahnya. Inilah para ulama seperti itu ya riwayatin disebutkan dalam sebuah riwayat dalam sahih apa? muslim jadi ada buku namanya sahih bukhari ada buku namanya sahih muslim nah hadis di atas ini tadi yang dibawakan oleh Aisyah, ini ada dalam sahih bukhari dan ada dalam sahih muslim, gitu. makanya disebut dalam istilah lain apa? mutafakun alaih, disepakati nah dalam riwayat yang dibawakan imam muslim imam muslim itu sering bawakan banyak riwayat ya, dalam satu konteks dalam salah satu riwayatnya dikatakan man amila amalan barang siapa yang mengerjakan apa? suatu amalan nah kalau kita belajar bahasa Arab nah ini saya ambil sedikit ngurut saya ya kan mungkin ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab sudah? banyak ya amalan nah kalau ditanya ini isim apa ini? isim loh. kata benar isim nakira atau ma'rifat Amalan, tanwin berarti dia sudah tertentu atau masih umum, masih umum ya, menunjukkan masih umum. Artinya bahwa dalam bahasa Arab, dalam kaidah para ulama, kalau ada isim nakiro ya seperti ini, dalam konteks syarat, man itu isim syarat, tahu kan isim syarat? Tahu ya? Ya makanya belajar bahasa Arab lah. <laughs> ya, gimana lagi ya, nggak ada solusi kecuali itu ya. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal Maksudnya apa? Barang siapa yang mengerjakan Amal apa saja Umum ya kan? Amalan apa saja amruna <tutuk> Yang tidak ada perintahnya Tidak ada tuntunannya dari kami Fahuwa Radu Maka itu apa? Tertolak. Nah sekarang apa bedanya Riwayat yang di atas dengan riwayat yang di sini Apa bedanya? Beda anunya Tulisannya Ya beda Nah, kalau yang di atas apa? Barang siapa yang mengada-adakan Dalam urusan kami Yang tidak ada tuntunannya maka tertolak Tertolaknya kan sama Yang awalnya yang kedua Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada Perintahnya, tidak ada tuntunannya Bedanya apa? Kalau yang di atas itu Yang mengadakan Yang apa? Yang membuat suatu yang Baru Ya, Jadi ibaratnya apa istilahnya? Pelopornya Pelopornya alah pioner. Pioner lah. Pioner bid'ah. <tuh> Pencipta ajaran bid'ah. Ah gitu ya kan. Kalau yang ini yang bawah ini u umum yang mengerjakan amalan yang tidak tuntunannya. Namanya yang mengerjakan itu bisa yang menciptakan, bisa yang mengikuti ya kan. Nah itu faedahnya dari ini, dua riwayat ini. Nah, itu makanya penting ya harus dipahami. Jadi saya ulangi, apa faedahnya? Kalau hadis yang tadi di atas menunjukkan celaan atau apa namanya? ancaman bagi orang yang membuat apa? bid'ah, yang membuat ajaran baru, ya. Dan ingat namanya bid'ah ini yang tercela adalah dalam urusan apa? agama. Nah, yang membuat buat bid'ah ini itu terancam oleh hadis di atas nah kalau yang ada siang kedua yang di bawahnya itu ancaman bagi siapa? semuanya yang melakukan apa? bid'ah semua yang melakukan bid'ah itu hukumnya ini amalannya apa? tertolak baik kita akan bacakan sedikit tentang komentar para ulama ya. kan kalau kita itu sering baca apa? ada buku atau apa? testimoni nah ini testimoni Testimoni para ulama tentang hadis ini ya. Kita enggak butuh orang-orang kafir ya, ulama sudah cukup. Berkata Imam Nawawi rahimahullah. Hadzal hadis mimman yanbaghi hifdzuhu ya, kata Imam Nawawi. Berarti yang menyusun 40 Nawawiyah. Dikatakan apa? Hadzal hadis mimma yanbaghi hifdzuhu. Apa artinya? Hadis ini termasuk hadis yang sepantasnya untuk di afal ya. Dapat man ahdasa fi amrina Hada ma laisa minhu bahwa radu. Dalam riwayat yang lain man amila amalan laisa lahi amruna bahwa radu. Ini diapa apa ya? Glotetis itu ya sedikit-sedikit sambil diapa apa. Mim yang bagi hifdhu, dia apa ya? fi ibtali almunkarat Kemudian kelas sudah dihafalkan dia Dipakai, digunakan untuk membantah membatalkan seluruh perkara yang mungkar. Wa qa'idatun min qawa'idid din dan dikatakan oleh Imam Nawawi, nah di sini adalah kaidah dalam apa? Agama. Ini faedah juga ya. jadi kalau kita belajar semestinya kita belajar itu dari dasar ya kan. Karena banyak orang kadang itu sibuk belajar, ngaji sana sini tapi belajarnya tidak dari dasar. Ya, seperti kalau kita sedang buat rumah ya. Kalau buat rumah itu kan yang dibuat apanya dulu? Hah, bikin atapnya yang indah gitu kan? Gitu. Atau bikin dindingnya gitu. Ya, yang buat apa? Fondasinya dulu ya kan. Dibuat dulu fondasinya. Nah, ilmu juga seperti itu ya fondasinya dulu, yang dasar-dasar Ya, oh, saya ingin yang apa gitu, ya nanti insya Allah sampai ya. tapi yang dasar dulu ya, yang dasar dulu Kaedari. kemudian komentar ulama yang lain yaitu Imam Ibn Hajar Ibn Hajar itu penulis Fatul Bari ulama yang terkenal Ibn Hajar penulis kitab Beluhul Marob dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Hadis ini madudun min usul Islam. Dikatakan oleh Ibnu Ajir hadis ini terhitung waka' agama Islam wa qaidatun min qawa'ididdin dan kaidah agama. Kaidah apa? Agama. Kenapa tadi sudah dijelaskan? Kalau kita berbicara masalah amalan batin, maka amalan itu harus apa? Ikhlas ya kan? Syarat diterimanya amal ada dua, dua tadi awalnya ya. Ada ikhlas dan ada mengikuti tuntunan secara batin amal itu harus ikhlas, secara lahiriah harus mengikuti tuntunan. Maka ini separuhnya ilmu agama Separuhnya ilmu agama Nah, bagus ini ada perkataan dari Imam Ibnu Rajab al-Hanbali. Ibnu Rajab itu muridnya Ibnu Taimiyah. Wa hadzal haditsu aslun 'azhimun min ushulil Islam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dan di sini adalah pokok yang agung dalam diantara pokok-pokok agama Islam. Sebagaimana hadis innamal amalu binniat adalah timbangan amal secara batinian. Ya hadis yang pertama masih ingat? Innamal amalu binniat terus wa innamal ikul limrim mana wa dan seterusnya kan. Hadis riwayat siapa? Bukhari Muslim. Ingat enggak? Eh? Ya, ya walaupun pelajaran tambahan tapi ya, kalau ada waktu tolong di kabarkan hadisnya aja hadisnya itu insyaallah bermanfaat mungkin nanti nanti pas ramadhan kan diminta sama pak takmir mas apa isi kpa atau ngisi apa ya silakan bisa disampaikan walaupun satu hadis ya kan? jadi amal in amal amal ubiniat itu timbalangan amal secara apa batin. Kalau tadi apa tadi? Manah dua tadi, hadis yang kelima ini adalah timbangan amal secara lahiriah. Ya. Baik, kita akan langsung berikutnya tentang faedah-faedah hadis. Ada yang pertama bahwasanya barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama Islam ya, Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama Islam Itu sesuatu yang bukan termasuk ajarannya Maka itu hukumnya tertolak ya. Jadi kalau ada ajaran Ada amalan ya, Perbuatan yang disandarkan kepada agama orang bilang Mas, kalau jenengan ya, Kalau anda itu melakukan ini, ini, ini Nanti kamu dapat Pahala, oh ini amal solah loh mas, ini tuh gini gini gini. Dan dia katakan ini ajaran apa? Agama. Sementara itu tidak ada tuntunannya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya eh, dari Nabi juga tidak ada dalilnya, maka hukumnya apa? Tertolak. Makanya dikatakan oleh sebagian sahabat, setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka janganlah kamu lakukan kalau ada suatu ibadah tidak dikerjakan oleh para sahabat maka jangan kerjakan ibadah itu karena itu bukan ibadah makanya para ulama punya kaedah apa? hukum asal dalam ibadah itu apa? haram hukum asal ibadah apa? haram kalau hukum asal dalam masalah adat adat itu apa? di luar ibadah Ya, antum mau pakai baju batik mau pakai kendaraan apa? mobil, mau sepeda, mau jalan kaki semuanya itu hukum asalnya apa? Boleh. Hukum asal dalam masalah adat ini, perkara-perkara yang bukan ibadah, hukum asalnya adalah boleh. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam surat Al-Baqarah, "Allazi ja'ala lakum fil ardi" Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua yang di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Jadi hukum masalnya adalah halal. Antum mau makan roti, mau makan rujak, mau makan sate, ya kan? Mau makan di warung padang atau di warung, yang lain boleh. Itu hukum masal, bukan masalah apa? Adat, bukan ibadah. Kalau hukum masalah ibadah, kebalikannya, hukum masalahnya apa? Haram. Nah, orang kalau melakukan suatu amal yang tidak ada tuntunan,nya maka tertolak walau karena husna an-niyah. Walaupun niatnya apa, baik. Walaupun niatnya baik, tapi kalau caranya salah dalam Islam apa, tidak di, tidak diterima. Maka Islam itu tidak mengenal kaedahnya. Robin, Robin Hood. Ya, masih ingat film Robin Hood? Ya, Robin Hood itu adalah pencuri. Pencuri bukan? Pencuri kan, walaupun niatnya baik, yaitu untuk membela orang-orang miskin. Dia curi orang-orang kaya, dikasih orang-orang miskin gitu. Nggih, ya, boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Karena dalam Islam, niat yang baik harus diwujudkan dengan cara yang baik juga. Ya. Jadi kalau ada orang punya prinsip, yang penting kan niatnya, yang penting apa? niatnya. Gimana prinsip itu? Ya kurang tepat. Ya, ya niat itu penting. Tidak kalah pentingnya harus caranya harus benar. Ya. Jadi kita ini tidak mengikuti juga kaedahnya. Kalau tadi Robin Hood, nah ini lain lagi. Kita tidak ingin mengikuti kaedahnya orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi punya kaedah apa? Tujuan menghalalkan segala cara, itu katanya ada kaedahnya siapa itu Machiavelli atau siapa dulu pelajaran SMA atau apa itu ya, Machiavelisme, masih ingat? jadi, orang Yahudi punya kaedah Al-Ghoyah Tudorilul Wasilah tujuan menghalalkan segala cara Islam tidak seperti itu ya baik makanya faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini apa Bahwasanya seluruh bid'ah seluruh apa? bid'ah itu tertolak tidak diterima di dalam agama walaupun niatnya baik, makanya Rasulullah SAW sudah memberikan kaedah, ya kan, kaedah itu kul bid'atin dorara setiap, namanya kul apa artinya, semuanya setiap perkara yang bid'ah itu sesat itu bukan kiai yang bilang bukan pak ustaz tapi siapa rasulullah s.a.w jadi jangan sampai kita malah kebalik kita katakan puluh bid'atin hasanah ya kan repot kalau gitu ya kan semua bid'ah adalah baik kenapa orang sebagian punya berpendapat ada bid'ah hasanah ada bid'ah dolalah sayi'ah karena mereka salah paham ya kan ya diantara alasan mereka bahkan ada itu, riwayat dari siapa Umar, Umar berkata tentang sholat terawih, ya kan nikmatul bidak hadihi sebaik baik bid'ah adalah ini yaitu sholat terawih berjamaah padahal yang dimaksud bid'ah oleh istilahnya Umar, itu adalah bid'ah secara apa, bahasa ya. bisa dibaca keterangan Imam Ibn Hajar bid'ah secara bahasa itu segala sesuatu yang baru, baik dalam masalah agama atau masalah du'a dunia, adapun bid'ah dalam masalah dunia tidak tercelah yang tercelah adalah bid'ah dalam masalah agama Jadi ya, dalam masalah agama istilah bid'ah itu adalah tercelah demikian keterangan Imam Ibn Wajar bisa dilihat dalam fatul bari ya. jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah, ada bid'ah sana ya. ini sama dengan ngeritik siapa? kanjeng Nabi yang dikritik bukan main-main Rasulullah sallallahu Seolah-olah dia itu harusnya diedit. Kulub bid'atin dolalah, catatan kaki. <gak> <gak> kecuali <gak> ini. berani banget ya kan. Makanya para ulama mengatakan orang yang membuat-buat bid'ah itu sama dengan istidrakus syariat. Dia itu mengkritik, merevisi apa? Ya, syariat. Dia katakan syariat ini tidak sempurna. Ya, dikatakan apa? Syariat sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, dia dikatakan apa? Manibta da afil Islam. Barang siapa yang membuat-buat bid'ah di dalam Islam, ya roha hasanatan. Yang dia lihat bid'ah itu apa? Menurut dia baik, ini hasanah ya kan? Ini yang ini tuh baik loh, ini bid'ah tapi baik loh Mas. Ini bid'ah Mas. Sampai ada yang ceramah gitu kan. Inti ini itu memang tidak ada tuntunannya, tapi ini baik, itu kan sering kan kita dengar ya namanya orang itu ya ada aja alasannya ya kan, ada aja ini tuh bid'ah tapi baik, tahu kalau itu ditanya kalau dicari di quran, ya itu gak ada mas memang ini gak ada, tapi ini baik, <laughs> repot kan gitu. padahal itu ajaran agama ya kalau gak percaya tanya aja sudah sering kan kita dengar ya di kampung-kampung di -kampung, mana apalagi yang agamanya itu adalah taklit ya, gitu. ya. Kata Imam Malik apa? Barang siapa yang mengadakan dalam Islam, dalam Islam ini ya, bukan dalam masalah urusan dunia. Suatu bid'ah yang dia lihat itu dia pandang terbaik. Faqat zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalah. Apa kata Imam Malik? Orang yang mengatakan seperti itu berpendapat ada bid'ah hasanah dia itu sama dengan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati pesalah. Mengapa Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan apa? agama kalian. Fa ma uh, la yakunu yauma iddin uh, fa la yakunu yauma fa ya, kata beliau, maka apa-apa yang pada hari itu ya, pada hari diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3 itu bukan ajaran agama, maka pada hari ini juga bukan agama. Nah, ya kan? Jadi yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah ya Pak? Imam Malik. Dan sebelumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita ini ya harus inilah, harus ya berlapang dada gitu. Ya. Namanya kalau kita lihat ya gerakan Muhammadiyah, Muhammadiyah ini dari dulu sebenarnya sangat apa namanya, getol sangat apa namanya, Giat dalam memerangi Ajaran-ajaran yang tidak ada Tundunannya, banyak sekali Kalau kita lihatnya Ini satu, satu hal yang patut untuk Disyukuri Walaupun ya namanya manusia Atau kumpulan manusia itu pasti ada Kekurangannya ya. Seperti kata Abdullah ibn Masud, dia katakan apa? Kam min muridin din khair Lam yusibah Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Maka kita juga harus mengoreksi ya. Jangan sampai kita ini menyeru kepada sunnah eh ternyata kita sendiri ahlul fitnah, <laughs> ya kan? Loh, benar itu. Ya? <gayun> nah, ya. ini cerita saja ada orang khotbah Jumat, ya kan? Sampaikan itu tadi dari tentang apa? Man amila amalan, artinya kita harus mengikuti apa? tuntunan Nabi. Nah, setelah itu dia sampaikan hadis-hadis yang do'if adis-adis yang palsu, ya, repot ya kan. Padahal diantara sebab bertebarannya bid'ah itu kenapa karena hadis yang doib, karena hadis yang palsu. Ya makanya kita harus hati-hati. Agama ini bukan masalah ringan. Ya. Ya. Tapi kita lanjutkan pada berikutnya. Ya, sedikit saya tambahkan. Jadi yang menunjukkan juga kalau bid'ah itu sesat ya setiap Jumat Rasulullah SAW itu kalau berkhutbah mesti diulang nih ya, kan. Fatinah as Tabarhadisi kita bukti sebenar-benar hadis pembicaraan siapa? Adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadiul Muhammadinussalam sebaik-baik petunjuk jalan adalah jalan siapa? Rasulullah. SAW. Wa, Wa syarul umuri Muhađatul dan sejelek jelek perkara adalah yang diadakan wakul Muhađatin bid'ah, wakul bid'atin dolar. Itu yang mengatakan Rasul. Ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, oh ada kata misalnya apa contohnya bid'ah hasana apa setimas? Contohnya apa? Pengumpulan Al-Quran katanya. Padahal pengumpulan Al-Quran ini bukan bid'ah. Ini namanya maswaleh mursalah. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Inna alai apa? Inna Alaihikalik Innaalainah Jamahu wa, inna jam wa Qur'anah Kamila yang akan mengumpulkan dan membacakannya ya, Dalil tentang pengumpulan Al-Qur'an itu sudah ada dalam al Qur'an dan juga merupakan ijma para sahabat Pada Rasul Rasul Rasulullah SAW Latashtami umatih fi dolalah Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan Jadi dikumpulkannya Al-Qur'an dalam satu Mushaf ini bukan bid'ah Walaupun itu tidak ada di zaman Nabi, ya. ini ada pembahasan yang khusus ya. Silahkan nanti dibaca misalnya tentang buku yang membahas tentang masalah bid'ah, ya. supaya kita tidak salah paham. Pada berikutnya, pada berapa? Tiga. Ya. Ada ya, mungkin sedikit saya tambahkan di sini kalau bagi yang ingin membaca. Sara hadis arba'in ya, ada beberapa buku yang bisa dicari atau dibeli ya. Alhamdulillah kalau untuk punya harta ya kan, beli saja. Atau kalau misalnya nggak bisa beli, download ya kan? Oh sekarang ini apa-apa bisa? Ya. ya nggak bisa ilmu nggak bisa di download. Kalau buku bisa di download ya. ilmu nggak bisa. Ya yang pertama silakan baca secara arba'in yang ditulis oleh. Eh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, Saudara terjemahnya, kalau enggak salah ya, sudah ada ya. Syarah Arba'in karya apa? Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ya, saya sampaikan supaya antum bisa cari referensi sendiri. Yang kedua, yang banyak juga itu juga tidak terlalu kebal yaitu Syarah Arba'in karya Imam Ibnu Daqiqil Aid. Itu sudah ada terjemahnya juga. Imam Ibnu Daqiqil Aid. Tipe itu. Ibnu Daqiqil Aid Dakikil, dakik. Tepno dakik, alim. Nah, dakik. Yang pertama tadi siapa? Sarah Arba'in. Saya usai min. Sudah makruh, ya kan? Tebal itu terjemahnya. Ada ya, ada yang punya. Ya, belilah. Paling berapa? Saya enggak, saya enggak jualan sini, cuma promosi. Yang ketiga yaitu Sarah Arba'in. Uh, yang udah ter ada terjemahnya ya yaitu uh, karya imam ibnu rojab Jamiul ulum wal hikam kalau terjemahnya kalau tidak salah judulnya panduan ilmu dan hikmah tebal juga itu ya karena lengkap itu tebal ya kan biasanya lengkap-lengkap itu tebal panduan ilmu dan hikmah ibnu rojab alhamdulillah ya. bagus ya uh, kemudian yang lain lagi apa ya sudah ada terjemahnya Ya mungkin sementara aja Yang lain ada tapi mungkin belum ada terjemahan Jadi yang pertama tadi sarahnya Sayyusaymin Yang tipis Ibnu Dhaqiqil'id uh, Yang agak tebal tadi Ya cukup tebal yaitu Ibnu Rojab al-Handali Kalau tanya di toko buku InsyaAllah tahu ya Bisa dicari Oke. Kalau mau nyari juga ada di, di internet misalnya cari rekaman-rekaman Apa? Rekaman kajian misalnya Dauroh Arba'in nauyah no, itu ya. Ini burung manfaat ya. Makanya para ulama kalau kita lihat untuk misalnya bisa dibaca dalam uh, keterangan Syekh Durrsyah uh, di Syarah Muntumah Mimiyah di antara yang dinasihatkan kalau orang itu menuntut ilmu maka hendaknya dia mulai misalnya dari masalah hadis dia mulai dari kitab ini Arba'in ya. Kalau bisa dihafal ya itu lebih baik. Dan ini pokok-pokok ya. Ceritanya kan hadis Shahih ini dulu Imam Nawawi berguru kepada gurunya, gurunya Ibnu Shola, tidak Salah, ada saya. Ibnu Salah ini punya majelis khusus untuk menyampaikan hadis-hadis yang pokok prinsip. Asalnya hanya sekitar berapa belas hadis, kemudian disempurnakan oleh Imam Nawawi menjadi 42. Ya. Penting ya bagi kita semuanya. Kalau terjemahnya hematan saya kira sudah banyak. Kita lanjutkan faedah yang berikutnya. Berhasil apa yang mengerjakan suatu amalan? Walaupun asalnya itu disyariatkan, ya, asalnya lah disyariatkan, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalnya bagaimana? Tertolak. Ya. Apa maksudnya tadi? Saya ulang. Kalau ada orang mengerjakan suatu amalan, amalan ini asalnya ada enggak perintahnya? Ada. Tetapi mengerjakan amalan ini tidak sesuai tuntunan, diterima tidak? Tidak ada ya. Contohnya apa? Boleh kasih contoh di sini. Barang siapa yang menjual dengan sistem jual beli yang haram, menjual dengan sistem jual beli yang haram, maka apa hukumnya? Sah tidak jual belinya? Ya, contoh yang terkenal, misalnya apa? Menjual kucing dalam, kucing nggak boleh jual. Menjual ikan di dalam, apa? dalam kolam, nah nggak tahu nih kolamnya isinya ikannya berapa, ya kan? itu hukumnya apa? tidak boleh, karena bapak macaul, nggak tahu nih kolamnya isinya ikannya berapa, janjian ikannya cuma satu, kan? ada unsur gorol juga penipuan, ya, ya itu tidak sah hukumnya. diantaranya juga misalnya pak, kalau hari Jumat sudah Adan Jumat, nah misalnya kan yang suka jualan pak Pasjumatan, ya kalau sudah Jumatan sudah Adan tidak boleh jual beli, kalau dia jual beli hukumnya sah, eh apa tidak sah iya. apa artinya jual belinya tidak sah artinya barang yang dia beli tadi dan duit yang dia kasih itu tidak berpindah tangan jadi duitnya itu masih duitnya dia dan barangnya adalah barangnya yang jual Ini. seandainya yang dibeli itu makan kalau dia makan berarti hukumnya haram ya Contoh yang lain, bekas contoh di sini ya, walaupun contohnya ini agak jarang. Ya. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunah, sholat sunah ada caranya nggak? Iya ada, namanya sholat sunah. <tuh> Tetapi sholat sunah ini tidak ada sebabnya. Apa contohnya sholat sunah tanpa sebab? Ya sholat sunah saja. Orang pengen sholat dua rakaat, dua rakaat boleh kan? Ada sholat yang punya sebab, misalnya datang ke masjid, namanya sholat tahiyatul masjid. Habis wudu, namanya sholat sunah. Udu. Atau misalnya antara Adan dan Ikhomah ada sholat dua rakaat ya kan, itu namanya sholat yang ada banyak. Sebab, sekarang kalau ada orang sholat sunnah, tapi di waktu yang terlarang, ya kan? Maka sholatnya bagaimana? Tidak sah. Jadi sholat, ya pengen sholat saja gitu, bukan karena tahiyatul masjid, bukan karena sesudah wudu itu pengen sholat aja dia, dua rakaat misalnya atau Pelipatannya maka sunatnya tidak sah. Misalnya sholat sunnah habis asar ya kan, tidak boleh ya kan? Atau setelah apa? Subuh? Atau ketika matahari ada di tepat di atas? Ya. Demikian juga contoh yang ketiga, ini contoh yang jelas ya Allah Kalau ada orang puasa tapi di hari Idul Fitri ya kan? <laughs> Idul Fitri koma malah Puasa di ini? Apa hukumnya? Tidak sah. Tidak dapat pahala. Dia malah berdosa. Idul Fitri itu artinya apa toh? Itu? Idul Fitri kembali berbuka. Karena fitri itu maknanya berbuka, ya. Jadi bukan kembali suci kurang tepat, Idul Fitri maknanya kembali berbuka. Jadi bukan untuk berpuasa, ya, dan seterusnya. Contoh yang sederhana lagi, misalnya zikir. Zikir ada enggak tentenannya? ada, tapi kalau orang misalnya berzikir habis sholat, iya kan Zikirnya ditambah juget-juget ada gak orang zikir sambil juget-juget? wah, -juget? oh, jangan kira ya orang-orang sufi itu diantara uh, apa namanya itu, apa istilahnya ajaran-ajarannya itu seperti itu, ada videonya kan orang-orang zikir -orang sambil juget-juget, ya, ada ya ya Ya, gede-gede. Ya, sebenarnya dah ada tu tu nanya gede-gede Ada tak? Pernah baca hadis itu kalau hadis, eh, kalau dikira habis solat silakan gede-gede. Ada tak dalilnya? Ya, ulama langsai dah tahu ya. Ya, jadi ini maknanya namanya ibadah itu harus dilandasi dalil. Kalau tidak ada dalilnya, ya kita tidak amalkan. Itu prinsipnya sebenarnya agama ini mudah. Baik, kemudian kaidah berikutnya larangan itu menunjukkan tidak sah sesuatu yang dilarang, ya kan? Larangan menunjukkan apa? Sesuatu yang dilarang itu hukumnya tidak sah. Ini kaidah ulama Sulfiki Anahyu Yaktabil Fasa. Larangan menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang. Contohnya tadi jual beli sesudah adan Jumat. Ini bagi yang wajib sholat Jumat ya. Kalau bagi ibu ibu tidak. Ini yang wajib sholat Jumat. Ya, yeah. jual beli ketika itu apa hukumnya? Tidak boleh. Berarti sah tidak jual belinya? Tidak sah. Duitnya tetap duit yang punya duit yang pembeli dan barangnya tetap barangnya si penjual. Jadi tidak sah jual belinya. Ya. Yeah. Baik. Pada yang terakhir. hadis ini menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Tadi ayatnya sudah dibawakan, alyaw ma'amaltu lahum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lahumul islam din. Saking sempurnanya agama Islam, Islam itu mengajarkan sampai apa? tata cara buang air, ya kan? Orang buang air itu tidak boleh apa? menghadap ke kiblat, ya kan? Dan seterusnya. Kalau masalah yang kecil saja diatur, apalagi masalah yang besar ya kan? Kalau masalah buang air saja itu diatur, apalagi masalah besar mengatur rumah tangga ya kan? Mengatur negara, ya, maka kita tidak mengenal apa yang diserukan oleh orang-orang itu apa yang suka memisahkan antara agama dengan negara apa namanya sekulerisme ya kan? Islam tidak seperti itu, Islam itu ya Dinul Daulah. Islam itu mengajarkan agama dan mengatur negara Buktinya Rasulullah SAW sebagai apa? Pemimpin. mimpi Buktinya setelah Rasulullah SAW, Para sahabat mengangkat khalifah Dan seterusnya Tapi ingat ya Untuk menuju ke arah seperti itu Artinya supaya apa Seperti yang orang katakan itu apa? Khilafah Rasidah Alamin ya, Khalifah yang lurus Seperti mengikuti manhaj para nabi itu tidak bisa kecuali dengan menegakkan karena akidah harus diluruskan dulu apanya akidahnya makanya perkataan yang makruf ya kan aqimu daulatul islam fi qulubikum tuq fi ardikum perkataan salah seorang tokoh dari uh, sebuah kelompok gerakan yang makruf ya. dikatakan apa tegakkanlah daulat Islam itu dalam hati kalian ini saya Islam Itu akan tegak di negeri kalian Bagaimana kita mengajak orang lain untuk bertauhid Sementara kita sendiri tidak mengerti Tauhid Bagaimana kita mengajak orang lain untuk menegakkan sunnah Sementara kita sendiri tidak mengikuti Tidak mengerti Orang teriak-teriak kita tegakkan negara Islam Dia pakai pakaian saja tidak Bisa Ya kan Wah, wow, berteriak-teriak, tapi ternyata dia sendiri meneliti syariat Islam di ya. Jadi kita ini ya sesuai kemampuannya lah. Inna Allahu laikulifu laikululloh Mustam Ilallah. Kita tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau orang tidak mengingkari apa? Kemungkaran. Sementara ke mengingkari kemungkaran itu yang paling wajib adalah di mana? Dalam hati, makanya kita bisa baca ya dalam syara muslim, syara muslim karena iman nabi. Kalau orang itu sudah mengingkari dengan hati, maka sudah gugur dosanya. Nah. Kalau memang dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, tidak bisa dengan tangannya, maka dengan hati itu sudah menyelamatkan dirinya Dia tidak termasuk orang yang ikut apa namanya meridoi atau mendukung apa kemungkaran. Ya, maka kalau ada orang misalnya mengatakan, uh oh, ini kemungkaran ini misalnya kan? Wah di Indonesia ini seperti ini, nggak ada seorang pun yang mengingkarinya katanya, ya kan? Kadang orang itu kan apalagi lagi ceramahan, orasi, ceramah semangat semangat, bilang, oh ini kita harusnya gini-gini kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kok bisa? Padahal mengingkari itu minimal dengan hati. Ya inilah. Kalau kita kembalikan kepada dalil, kita kembalikan kepada para ulama, kepada Rasulullah, semuanya itu jelas. Masalahnya adalah selama ini kita ini kadang merasa sudah. Pintar sudah ngerti. Jadi agak malas kalau disuruh bela... belajar. Tapi kalau bicara masalah-masalah yang bikin heboh, wah oh, semangatnya bukan naik. Tapi kalau suruh belajar itu, aduh, kayaknya seperti suruh bawa bawa itu berat. Ya. ya, tapi kita akhiri dulu. Mungkin itu yang bisa dihantarkan pada seri hari ini. Maaf banyak kekurangannya, ya, karena cuma menggantikan saja. Uh, dan kita ingatkan ya kepada Ibu sekalian ya karena program Maatmu Mubarak ini adalah ya program kita bersama jadi uh, ya butuh kerjasama dari semuanya ya untuk terselenggaranya kegiatan Maatmu ya diantaranya yang paling penting adalah antum hadir ya karena antum santri ataupun yang bukan santri juga yes uh, bagaimana kita mengatur waktunya untuk senegas hadir dan juga kalau antum punya apa namanya buku ya bisa untuk mencatat materinya atau misalnya yang punya perekam bisa untuk merekam ya dan lain sebagainya intinya ingat kita di sini sama-sama belajar ya kadang ustad mungkin juga perlu dikasih masukan ya jangan malu kasih masukan ustad afwan ini bahasanya terlalu tinggi atau kelamaan ini sudah apa saya banyak tugas <laughs> ya silakan aja pokoknya kita ini saling menasehati ya tidak usah sungkan ya mungkin gam, mungkin ahwat, mungkin ah ini di belakang panas, mau belikan kipas? Amin. Ya, silakan ya. Kita ini semuanya saling mensapatinya. Jadi tidak masalah, ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya. Demikian juga kepada panitia ya kan. Mungkin panitia ini sudah capek-capek kita enggak tahu ya kan. Mungkin tadi malam melebur atau bagaimana ya. Tapi sudah. Ya, semuanya kita harapkan ikhlas karena Allah dan juga kita semua bisa bersama-sama mendapatkan faedah Terima kita akhiri dengan doa kaburah majlis Subhanahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa nanti si absennya, ada absen ya? Ya, absen, absen